radiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim innal ladhina kafaruka jahlin wa bi dhahab sawaun alayhim aanzartahum bi tahqiqil lam zaitain ya'id althaniyah alifan wa tasheelha wa idkhali alif baynal musahalahati wal ukhra wa tarki am lam tunhirhum la yu'minun li'ilmi والإنذار إعلام مع تحذيف قتم الله على قلوبهم طبع عليها واستوتها فلا يدخل خير وعلى سمئهم أي مواضعه فلا ينتفون فلا ينتفون بما يسمعون أو من الحج وعلى أبصارهم شواه إضاء فلا يبشرون الحج ولا أم أذاب أذيم قوي دائم. بسم الله, و... الله الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir. Gabijahal seperti Abu Jahal wa Abi Lahab dan Abu Lahab wa ma yang semisal mereka, Abu Lahab, Abu Jal daripada orang-orang yang kafir. Di kota Mekah saat itu yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya mengetahui mereka tidak beriman sampai akhir hayat. Hmm? Sawa'un sama saja alaihim terhadap mereka wa'amahamad. A'andar ta'um engkau memberikan peringatan mereka. Boleh membaca aandartahum boleh dibaca aandartahum aandartahum ha? amlam tundirum atau engkau tidak memperingatkan kepada mereka layuk minun mereka tidak beriman layuk minun jadi khobarnya inna haa Li'ilmillah karena ilmu Allah minhum Di antara mereka Orang-orang kafir itu Fala tatma' Maka janganlah kamu berharap Waya Muhammad fi imanihim Dalam imannya mereka Orang-orang yang kafir Mekah Seperti Abu Jahal dan Nabi Lahab Dan semisalnya Fi imanihim Wal fi imanihim ma. Eh uh. Orang itu mendapatkan peringatan sadar itu bukan dari hasil usaha manusia. Tapi karena iradatillah daripada hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun usaha dari yang paling top, peringatannya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah Allah tidak menghendaki mereka itu sadar beriman, ya tetap kafir sampai akhir hayatnya. Karena itu jangan menuntut pokoknya. Eh, orang itu akan bisa kalau kita peringatan, kalau akan kita nasihati. Tidak. Tugasnya kamu nasihati, tugasnya kamu memberi peringatan, sadar atau tidaknya itu semuanya bi'iradatillah wa gudroti karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang harus kamu ucapkan yang kedua ayat ini memberikan satu kelegahan pada Nabi Muhammad Nabi itu berharap Abu Jahal Kemudian Abu Lahab Kemudian yang lainnya itu Berharap mereka itu ima, beriman Berusaha gimana mereka itu beriman Kenapa harapannya kalau mereka beriman tadi itu Akan diikuti oleh pengikut keluarganya Masyarakat sekitarnya Karena mereka tokoh-tokoh hmm? Tapi Allah mengendaki lain Masyarakatnya beriman tokohnya gak beriman Karena itu supaya Nabi tidak Kepikiran Maka dikasih tahu Orang seperti Abu Lahab Abu Jahal itu mamat Kau kasih peringatan Atau tidak tetap gak beriman loh. Mis, Jangan berharap dia Karena sudah Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan mereka kafir sampai akhir hayatnya. Sawaun antar tamam dalam tujuh rum, layu sama. Kamu kasih peringatan atau tidak, tetap loh mereka tak beriman. Gue segak usah fokus sama mereka, fokus sama yang lainnya. Jadi lega nabi, ya wis tak mikir Abu Jahal, wis tak mikir Abu Lahab, tak mikir yang lainnya. Falatat maka jangan kamu berharap. Di imanim dalam imannya mereka, Nabi Muhammad itu usahanya keras sampai Allah mengucapkan: "Wala al-laka Apa? Ilham tak ku. "Wala al-laka di Surah Al-Gafir". ala. Ala Ilhami Uminu bidadal hadithi Azzaafah sampai Nabi itu digambarkan seperti orang kecekik jadi tidak berdaya kalau bahasa sekarang sesek sampean anjing Nabi itu saking mikirih orang-orang ini kalau tidak beriman itu gimana caranya mereka itu beriman Hah? jadi Nabi itu kalau uzah tidak pernah seada-adanya segala upaya segala upaya. Nah, Karena itu Nabi Dikasih kabar oleh Allah Muhammad khusus berharat mereka. Kamu kasih peringatan atau tidak Tetap loh Allah mengendangi mereka enggak beriman sampai akhir hayatnya. Nah, jadi Nabi lebih fokus kepada yang lainnya ya wis, enggak ngurus Abu Jahal, pokoknya ngono. ngurus Abu Lahab, enggak ngurus omong-omong itu. Sinta urusi orang-orang yang beriman Karena itu kita ini Maaf kita ini Kadang-kadang lebih fokus ke maksiat Orang yang berbuat maksiat Hah? Sebenarnya yang lebih penting Orang yang belum bermaksiat Gimana caranya jangan bermaksiat Itu yang harus kita fokuskan lebih dahulu Kadang-kadang kita fokus kepada maaf pelacur gimana caranya tobat tapi kita lupa gimana caranya perempuan-perempuan ini terjaga jangan sampai jadi pelacur itu lebih penting loh, karena lebih banyak prank. kita tersita pikiran kita terhadap laki-laki yang berzina gimana tidak berzina yang lebih penting sebetulnya Yang tidak berzina ini jangan sampai terjerumus dalam berzina lah ketika tadi itu Ya ada sih kita harus mikir Gimana yang tidak benar Tobat Tapi jangan kita hanya ke sana Nih gambarannya gambarannya Kalau di Jakarta itu kafir lemeng-lemmeng itu banyak itu ya? Di Pasuruan itu Sebetulnya dijaga Jangan sampai ada kafi Supaya tidak ada kafi remer-remeng Itu akan lebih bagus Daripada boleh ada kafi Asal tidak ada remer-remeng ya? Karena itu Pikiran yang demikian ini Sebenarnya kira-kira Jadi akhirnya Kita tadi itu salah dalam bersikap Salah dalam menentukan Kenapa ya Kenapa tidak ada yang bisa meyamin seterusnya akan bagus. Nah, ini Allah SWT memberikan strategi dakwah kepada Nabi Muhammad. Orang seperti Abu Jahl, Abu Lahab, jangan mencuri pikiran kamu. Wis, ajak kepada siapa yang mau untuk berdakwah dulu. Eh, Yang mau menerima ajakan ini dulu. Yang berikutnya, Mulai segala sesuatu dengan yang paling gampang Jangan yang paling sulit Mulai segala sesuatu dengan yang paling gampang Jangan yang paling Saya akan mau ngajar Asal dibangunkan Tiga tingkat pondok Kemudian ada kurungan AC semuanya Tidak ngajar-ngajar kamu Mulai yang paling gampang Ngajar orang dua Seadanya tambah banyak baru nanti terus demikian mulai dari yang paling gampang dulu yang paling enteng Insyaallah akan berkembang begitu nah kita kan enggak, kalau tidak ada duit segini ya malas anak akan berangkat ya tidak bisa sudah saya akan mulai nah kalau sudah begitu kamu tidak akan bisa sukses tidak akan berhasil mulai yang paling gampang dulu sekarang yang paling enak dakwahnya itu kepada siapa? Oh, ngumpulkan orang-orang becahan misalnya. Yang punya duit-duit itu, diadakan pengajian, dibelikan sarung, baju, dibuatkan manak, makanan, snek, misal. Nah itu. Dan itu dakwah model demikian ini diambil oleh non-muslim sekarang. Akhirnya orang Islam bingung sama fisik, coba kamu perhatikan. Di mana mak bangun masjid, pembangunan masjid, pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan, pembangunan, pembangunan nih. Bingung sama fisik. Sedangkan orang non Muslim nggak begitu. Bawa duitnya masuk ke daerah-daerah terpencil, duduk sama mereka, membantu pekerjaan mereka, memberikan kebutuhan mereka. Wah nih, beda enggak kira-kira. Orang yang cari duitnya orang, minta duitnya orang Dengan orang yang bawa duitnya sih duit kepada orang Beda tidak kira-kira? Hal yang demikian ini kenapa? Karena kita adalah orang yang menuntut yang paling besar Tidak memulai dengan yang paling kecil Menuntut segala hal itu dengan yang sulit Tapi tidak memulai dengan yang paling gampang harusnya ajar oh. ajar cuma orang satu, satu itu Sudah, nanti insya Allah akan jadi banyak itu satu itu nah, kalau tidak ada yang daftar di sini, masa orangnya cuma dua dok yang daftar padahal penduduk sini dua ribu ya ajar dulu, nah, kalau langsung dua ribu belajar sama kamu tambah bingung kamu asan dua jadi dua ribu daripada dua ribu ntek jadi dua kan gitu seharusnya Eh. Ah. Anndar tahu memberi peringatan. Apa itu indar peringatan itu? Al-indar i'lama at-takhwif. Memberitahu sambil menakut-nakuti. Ya, bukan menakut-nakuti, berarti seperti dongeng. Enggak, memang beneran. Kalau sekarang polisi menyatakan narkoba itu bahaya maka siapa yang bertemu buat narkoba maka akan dihukum mati itu indar maka takhwif resikonya disebutkan dan itu bukan uh, isapan jempol itu bukan omong kosong memang ada undang-undangnya begitu juga jika Allah subhanahu wa ta'ala berikan peringatan ini beriman tidak masuk neraka itu bukan hanya sekedar bualan tapi itu benar-benar ada neraka yang disiapkan untuk mereka nah, boleh dikatakan ikhbar bil adab memberikan kabar tentang adab bagi orang-orang yang kafir bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa orang itu kok tidak beriman padahal Nabi loh yang ngasih keterangan kenapa Nabi loh ini duduk Ustadz Hadid Qiyai Nabi Muhammad. Ini kurang jelas lah. Huh? Kurang top lah. Kan? Ada yang lebih top daripada beliau. Kenapa kok masih tidak beriman? Khatamallahu ala gulubihim wa ala sam'im wa ala absarihim ghisawah. La ilaha illallah. Khatamallahu ala gulubihim. Allah sudah mengetok dalam hati mereka menutup hati mereka. Khatam Allah 'ala bihim yang dimaksud hati di sini boleh hati bermakna akal, akal-akal mereka boleh hati ada di sini diartikan yaitu Asyikil As-Sanubari, Sanubari, Sanubari. Ya, bahasa Jawanya tadi itu Bahasa apa? Bahasa Indonesianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengetok mereka Menengkotok hati mereka, menutup hati mereka kalau ada wadah, iya sudah ditutup, diikat lagi. Masuk dari mana kira-kira? Hmm? Hati mereka juga begitu, ditutup, diikat. Hmm? Sudah ditutup, diikat lagi. Masuk dari mana, hidayat? Gak bisa masuk sudah. Ah, huh? tidak bisa masuk. Toba alaiha. Was ta wu ditutup di hati mereka dan diikat. Falayat kullu akhir maka tidak bisa masuk ke dalam hati mereka kebaikan sama sekali. Hah? Rahmat enggak ada, cenderung dah ada, mikir dah ada. Pikiran lah. Masak Tuhan begini, enggak mikir-mikiran ni, enggak mau. Ini sudah taba Allah alaihi khatam Allah alaihi na'udzubillahi min dhalik wa ala dan pada telinga mereka pendengaran mereka ayna wadhi'u sam'i kepada tempat-tempat pendengaran mereka karena makna itu sama itu fishawah ada penutup فَلَا يَنْتَفِعُونَ maka tidak mengambil manfaat mereka هِمَا يَسْمَعُونَهُ dengan apa yang mereka dengarkannya مِنَالْحَقْ daripada kebenaran وَعَلَا أَبْصَرِهِمْ dan juga pada pandangan mata-mata mereka غِشَوَةٌ غِطَعُونَ penutup فَلَا يُبْسِرُونَ الْحَقْ maka mereka tidak me melihat kebenaran kalau kamu perhatikan سَمْئِهِمْ bukan jamak ya Absorihin jamak, ah? Karena absorb jamak basor mata ain. Kalau sama itu bukan telinga, itu adalah masdar, ah ya? Karena itu tidak ada asma ihim. bukan telinganya mereka, tapi pendengarannya mereka, mereka yang ditutup oleh Allah daripada kebenaran, gitu. Ada lagi menyatakan karena di sini wahid Yang didengarkan cuma satu Yaitu ajakan agama Untuk ajakan agama mereka ditutup oleh Allah Ajakan iman ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebenaran ditutup Enggak dengar sama sekali Enggak mau dengar sudah sama sekali Baik Gulub, pendengaran hati atau akal, pendengaran dan pandangan Ini toriq lima arifatillah Ini adalah jalan untuk mengenal kepada Allah Dengan akal, bisa kamu dengan tafakur, dengan memahami Al-Quran dengan, dengan berpikir Kamu tadi itu bisa sampai kepada Allah Dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Nasihat Kamu bisa terbuka hati kamu Kamu bisa menjadi orang sampai kepada Allah Bisa mengenal Tuhan kamu Dengan memandang Memandang wajahnya orang yang soleh Memandang keajaiban makhluk Allah Itu adalah cara untuk bisa sampai Mengenal kepada Tuhan kamu Sampai kepada Makrifatullah. Nah kalau sudah ditutup semuanya Pandangan kamu tidak bisa melihat kebenaran telinga kamu tidak bisa mendengarkan kebenaran pikiran kamu tidak bisa mikir benar dari mana orang itu bisa sampai kepada Allah dan itulah kehendak Allah terhadap seperti Abu Jahal Abu Lahab walaupun cukup sebetulnya melihat Nabi orang itu bisa beriman tapi ketemu Nabi balak balik tidak beriman cukup dengan nasihatnya ulama bisa sadar tapi dengan nasihatnya nabi pun mereka enggak sadar-sadar. Cukup dengan melihat patung ini tidak pantas jadi tuhan. Tapi tertutup itu semuanya bagi mereka. Khatamallahu ala gulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Hah? Wa lahum adzabun dan bagi mereka disediakan azab yang besar. Adab yang besar ini maksudnya kawi adab yang keras, daim yang selalu, adab yang keras dan yang selalu. Apa itu adab? Adab itu apa sih? Ilam memberikan rasa sakit, Isolul alam menyampaikan rasa sakit, lil hayawan kepada makhluk hidup ala wajil hawan untuk menghinakan mereka itu adab suksa membuat orang itu kesakitan bukan untuk menjadi pahlawan lain loh ya kalau ditembak disiksa jadi pahlawan itu bukan ala wajil hawan ala wajil karoma itu Allah membuat orang itu sakit Tapi untuk mengangkat derajat Untuk supaya dikenal Seperti Zainah Hamzah Di robek-robek begitu misalnya Itu Allah memberikan rasa sakit Rasa e, sakit kepada beberapa hambanya Tapi untuk mengangkat derajat mereka Memuliakan mereka Ini tidak untuk menyiksa, e, menyiksa mereka Untuk menghinakan mereka Itu adalah adab Cuma adabnya ini bukan adab enteng, Kawi yang keras, daim terus menerus, nggak pernah berhenti. Nabi Allah bila Ini adalah kufur dohir batin. Ada kufur batin, tok dohirnya ndak? Itu orang munafik nanti, ndak lagi sifatnya mereka. Dan itu lebih jelek daripada kufur dohir batin. Kufur dohir dan batin. Dengan kufur batin, tok do, dohirnya iman. Luelek kufur batin saja. ya? Falmah, nah, nanti akan dijelaskan oleh Allah. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas Seperti yang kalau masyhur, bahwa kita sering mendengarkan berita di televisi. Bagaimana pandangan Habib tentang ormas e, intinya ingin dakwah tapi mereka melakukan serangan sweeping dan dan lain sebagainya bahkan ada yang hmm, berdalasan berlandaskan hadis manro amikum gitu. Loh diterangkan tuh. Manro aming falughayirhu Biadeh siapa orang yang melihat kemungkaran Maka harus ditaghir dengan tangannya Jika ia mampu Fa'ilam yastati'fabi Lisani kalau enggak mampu dengan tangan enggak ada kekuatan dengan lisannya Fa'ilam yastati'fabi golbi Kalau enggak mampu dengan lisannya Dengan hatinya tidak ridho benci Wadhalika yang terakhir ini iman Paling lemahnya iman Kalau kamu tidak mampu Dengan lisan dan dengan Tangan Maka kamu dengan hati benci Terhadap kemaksiatan tadi itu Tidak usah komentar yang menguntung menguntungkan Maksiat berarti tidak ada iman Paham ya Kalau ada misalnya tempat perzinaan Kenapa kok dibakar misalnya, jangan kamu komentar menguntungkan germonya wah itu gak bagus, itu begini-begini gak usah begitu akhirnya gak ada-ada aful iman loh kamu, karena kamu harus wajib benci dengan perzinahan faham ya ah, perkara kamu carikan solusi supaya tidak terjadi itu lagi jangan ada germo lagi, gak ada masalah tapi bukan berarti menguntungkan mereka, hati-hati. Karena semua komentar yang ada itu kadang-kadang menguntungkan kepada yang maksiat, bukan kepada yang membongkar itu kemaksiatan. Boleh kamu, saya kurang setuju kalau dengan cara itu semenjak masih ada dengan cara yang lainnya. Boleh, tapi jangan komentari, jadikan solusi. oke. Kalau begitu jangan supaya tidak terjadi lagi, jangan ada perzinahan lagi, jangan ada remeng-remeng lagi, supaya tidak ada anarkis lagi. Itu saya setuju. Tapi kalau kamu tadi itu anarkis harus ditiadakan, kemudian perzinahan tidak ditiadakan, minimum kemer tidak ditiadakan. Kenapa tidak menyatakan perzinahan harus ditiadakan? Kamu lebih bagus itu. Jangan komentar yang menguntungkan justru orang berbuat maksiat Faham ya nah, Kalau Anda menyatakan supaya tidak ada analgis lagi Jangan sampai ada kemaksiatan Ada berzinaan Saya setuju Faham ya nah, Jadi e, hal yang dimikirkan kadang-kadang tidak dibahami Bahwa umat Islam ini disuruh kowar-kowar Tapi itu adalah menguntungkan yang bertentangan dengan ajaran Islam Ya ada yang lain Itu kadang-kadang organisasi ini sama organisasi ini didu, tidak ada faedahnya semuanya itu, komentarnya itu tidak ada faedahnya, tidak paham kepingin buku TV HP. mungkin tidak paham saya